Allah Ta'ala Allah Ta'ala tinggi di atas segala sesuatu Tapi Allah yang khusus Allah Pauku Arsh Di mana Allah itu di atas Arsh Berdasarkan ayat-ayat yang jelas Dalam Al-Quran telah dinyatakan dalam tujuh tempat di dalam ayat Al-Quran nah, Siapa yang mau tawasul terhadap hal ini Lihatlah perkataan Islam Ibn Taimiyah Ketika menjelaskan tentang bisalah Arsh itu tentang risalah, tentang aras ataupun Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wasithiyah. Kitab Al-Wasithiyah. Jadi kalau kita menentukan itu maka tidak akan ada pertanyaan bahwasanya Allah itu ya tukiluhu itu dan tidak ada pertanyaan itu. Seperti contoh ya. Umpamanya orang yang mengingkari ya Allah istiwa kemudian mereka mengingkari juga tentang hadis nuzul Mereka mengatakan kalau Allah itu turun Apakah arus itu kosong Nah kita katakan Gimana Antum itu bertanya Antum telah mengatakan Allahu pukuli makan gitu kan? Allahu pukuli makan Kenapa Antum mengingkari tentang nuzulnya Allah Dari tadi kan Antum tidak mengimani tentang Allah itu tinggi Kenapa mengingkari apa Protes tentang nuzul Maka kata islam Coba kita tanya aja Ataupun para ulama memberikan ini ilusi akliyah, tapi bukan nadori nos. Kalau anda mengatakan Allah hidup di makan, Allah berada dalam setiap tempat. Apakah anda mengatakan bahasnya Allah kosong ketika ke sana, gitu kan? Dalam akliyah orang akan mengatakan apa? Tidak melazimkan kan? Begitu. Ya. Maka ini hanya apa munakwas akliyah. Saja. Mar'u <tuh> yuqati bi man ya'khudhu ruknan min rukain dakwah dunatan. Iya. Batil. Ya. Bagaimana pendapat kalau kita hanya mengambil satu rukun dalam rukun dakwah? Apakah itu benar ya tidak benar? Ya dakwah dengan apa? Dengan menyebutkan hal yang benar tanpa kita itu mengkritik dan membenarkan perkara-perkara yang Menyimpang, jadi tetap ini yang dinamakan Dengan rukun, rukun itu tidak boleh Dilingangkan satu ini, namanya juga Rukun, kalau kita katakan Fatihah, rukun, sholat, bukan Iya, bagaimana kalau kita meninggalkan fatihah Sholatnya sah enggak Ya, tidak sah sholatnya Tidak sah pak Sholatnya, tapi Bukan berarti, dalam setiap majelis Mesti disebutkan ya Hal ini, enggak, yang jelas Dawa itu harus berjalan di atas ini bukan berarti kalau kita menjelaskan tentang ini harus tiap hari umpanya tiap pertemuan menyebutkan bidahnya enggak juga seperti itu. Tapi yang dimaksud bahwa apa, dakwah ini mengandung terhadap dua rukun yang tadi disebut. Cukup. Cukup untuk persiapan kali bisa untuk memotivasikan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarokan fi Kama yuhibu rabbuna wa yiradah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha qutuqatih Wa la tamutunna illa wa angtu muslimun Kita akan menunjukkan pembahasan yang tadi kita bahas Yaitu Tentang Manhaj dakwah Atau Manhaj dakwah al-Sunnati wal-Jama'ah Yaitu Manhaj dakwah al-Sunnah wal-Jama'ah Dan Buku pacuan yang kita pakai Yang tadi disebutkan itu Karangan Syahrabi Hafizullahullah Ta'ala dan buku ini kita akan bahas sekarang secara singkatnya malam ini. Setelah kita menyebutkan dua poin utama pembahasan kita, yang pertama kita bahas tentang Fadlu dakwah, yaitu keutamaan dakwah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang dan tadi kita telah bahas tentang arkan dakwah, yaitu rukun dakwah. Maka dalam kesempatan ini kita akan bahas yaitu Usul dakwah ahli sunnah wal jamaah, yaitu merupakan pokok-pokok ahli dakwah ahli sunnah wal jamaah. <tuh> Ikhwan rahimakumullah. Tadi saya telah menyebutkan tentang arkan udah yang empat. Yaitu maudu da'wah Ad-da'i al-mad'u wa asalibu as da'wah Maka tentunya Ketika kita akan membahas tentang usul da'wah Inti dari da'wah kita Ataupun maudu da'wah Ala wahual islam hmm. Inti daripada da'wah kita ini Adalah islam yaitu menyeru Manusia kepada Islam. Oleh sebab itu, <coughs> di antara ciri dakwah sunnah, ciri dakwah salaf, sumuliah, bishumuliatil Islam. Dengan itu, dakwah sunnah wal jamaah adalah dakwah yang sumul, dakwah yang mencakup kepada kandungan Islam itu sendiri. Akan tetapi tentunya kita mengetahui juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang hakikat agama ini. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Umar radhiyallahu anhu qaul Bayna ma nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittara alaina rajulun shadidu sawadi shaar sadidu bayadi thiyab fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa yadayhi ila fahdaihi fa Aqbirni anil islam Faqala al-islamu an tashhada an ilaha illallah Wa anna muhammada rasulullah Wa iqamati salah wa itaizatah wal alhajji wa sawmi ramadhan Faqala aqbirni anil islam Awa pi riwayah Fa'ajibna Faqala Ayyibri'il sadaqta Faqala ashabu rasulillah Wa huwa yas'aluhu wa yusaddikuhu. Faqala ahbirni anil islam. Qala antashhad an la ilaha illallah. Qala ahbirni anil iman. Qala al imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wal yawmi al akhiri wal imanu bil qadari khairihi wa sarrihi. Qala ahbirni anil ihsan. Qala anta budallahu aka anna qatarahu takun tarahu fa yarab Qala akhbirni anisa qala mamasalu bi a'lam minasail ila akhirul hadis Hakikat Islam telah dijelaskan oleh Rasul dalam hadis Umar bin Khattab yaitu ketika Jibril alaihi datang kepada Rasul di tengah-tengah sahabat di mana dijelaskan Dalam hadis itu baina manah nujulusun inda Rasulillah Ketika kami duduk-duduk bersama Rasul, ittala'alaina rajulun, maka tiba-tiba datanglah seseorang. Syadidubaya disiap, ya, bajunya putih betul. Syadidusyawadi saar dan rambutnya hitam sekali. Nah, dikatakan itulah yurum minhu atharu safar tidak kelihatan bekas orang bepergian maka diri bertanya akhbirni anil islam kabarkanlah <coughs> kepadaku tentang islam maka rasul menjawab dengan rukun islam yang 5 akhbirni anil iman kabarkanlah kepadaku tentang iman rasul menjawab tentang iman rukun iman qala akhbirni anil islam maka rasul menjawab tentang islam maka Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah orang yang barusan? Maka para sahabat bertanya, Allahu a'rossulhu a'lam. Maka Rasul mengatakan, Wajibrilu yu alimu amrodi nakum. Maka Jibril mengatakan di, ataupun Rasul maksudnya mengatakan dialah Jibril mengajarkan kepadaku kepadamu tentang urusan agamamu. Eh. Ikhwan rahimakumullah, inilah pada intinya maudhu tentang Islam, di mana di situ berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Nah, akan tetapi kita harus memahami dalam dakwah ini apa yang dinamakan dengan usulul dakwah, yaitu pokok-pokok dakwah yang merupakan pokok dakwah halis sunnah wal waljama dakwah sarap. Pokok dakwah ini Ya. Sebagaimana ditulis oleh sebagian para ulama, di antaranya adalah Syekh Al-Albani taala. Kemudian di antaranya adalah Abdul Malik Aramadzani ar hafizhahullahu taala. Ya, usul dakwah salaf ini kita singkatkan adalah sittatun, ada enam Nah, kita akan bahas satu persatu akan tetapi bahasannya akan kita bahas yang berkaitan dengan satu poin saja. Poin yang lain kita isyaratkan. Yaitu maudhu dakwah ataupun usul dakwah ini ada enam. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah Al-dakwatu Ad ilal kitabi wa sunnah ala fahmi salafil ummah yaitu menyeru manusia kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah yang ketiga -da ilal dakwah kepada ilmu yang bermanfaat ini pokok-pokok dakwah al-sunnah wal-jamaah yang ketiga pokok dakwah ini adalah kembali kepada rukun yang tadi Yaitu raddun ala kulil mukhalifin ya. Dimana pokok da'wah ini Membantah kepada setiap orang yang mukhalafah terhadap syariah <coughs> Yang kelima Nabdu tahazub wal bidak Wa ta'asub madhabi Yaitu memberantas tentang bidah Kemudian hizbiyah Kemudian ta'asub terhadap madhab Kemudian usul yang keenam adalah At-tasfiyat wa tarbiyah Tasfiyah dan tarbiyah <coughs> Ini adalah merupakan pokok dan syiar dakwah al-sunnah wal-jama'ah Pokok yang pertama adalah ad da'watu ila tauhid. Yaitu dakwah terhadap tauhid. Yaitu dakwah terhadap tauhid. Jadi ahli sunnah wal jamaah menganggap bahwa dakwah terhadap tauhid adalah perkara yang utama dan perkara yang pertama di dalam mendakwahkan Islam ini wa <tuh tawhid inda ahli sunnati wal jamaah salah satu sedangkan tawhid menurut ahli sunnah wal jamaah adalah tiga tawhid rububiyah tawhid uluhiyah dan tawhid asma dan sifat lakin Labu dah gunaka minat tanbih min kalimat tawhid. Akan tetapi, ketika kita berkata dengan kalimat Tauhid dan kita mengetahui bahawa Tauhid menurut ahli sunnah wal jamaah terbagi kepada tiga, iaitu Tauhid rububiyyah yang maknanya Iprodulillahi taala bi'abalihi, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Mayatadom manusalah satu umurin yang mencakup tiga perkara yang utama yaitu Ipradul Taala bil Halki Ipradul Taala bil Mulki Ipradul Taala bil Tadbirit dimana cakupan tauhid Rububiyah itu yaitu mengesahkan Allah dalam penciptaan mengesahkan Allah di dalam pemilikan mengesahkan Allah di dalam pengurusan, Allahu khaliku kulli syai'in. Kemudian. Tabarakalladhi biyadihil mulku wahu ala kulli syai'in qadir. Ala lahul halku walahul amru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahumah. Dalinya. Dalilah -dali yang tadi yang menunjukkan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dialah yang memiliki penciptaan Dialah yang memiliki urusan Di tangannya lah Yaitu kerajaan dan pemilikan alam semesta ya. Kemudian Alhamdulillahi alamin Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengurus alam semesta Rabbus samawati wal arhu Wama baynahuma Dialah yang mengurus bumi dan langit Dan di antara keduanya Ini yang pertama Sedangkan yang kedua adalah Tauhid uluhiyah mananya? Ipradulillahit Taala bil ibadah, atau Ipradulillahit Taala bi'abdalil ibad, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan hambanya, ataupun mengesahkan Allah dengan ibadah, yaitu yang bunyinya ala wama umiru illalliyabudulillah mukhlisina lahud din. Itu makna ayatnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahiyay wa matilillahi robbil alamin. Iyaka na'budu wa iyaka nastain Ini adalah tauhid uluhiyah Sedangkan tauhid asma dan sifat Adalah al-imanu Bi anna lillahi asma'an wa sifatin Taliku bijalalihi Min ghairi tahripin Walah ta'tilin Walah ta'kipin Walah tamsilin Yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah beriman Bahasanya Allah Ta'ala memiliki nama dan memiliki sifat yang pantas baginya Dengan tanpa memalingkan artinya Dengan tanpa mengingkari satupun Dan tidak menyebutkan Kaifiyahnya Dan tidak menyamakan dengan makhluknya Ini yang dimaksud dengan Tauhid Tapi, sebagaimana saya katakan Ketika kita mengatakan Tauhid Maka Kata-kata Tauhid Apabila diitlakan Fal-muradu Tauhid Uluhiyah Maka yang dimaksud adalah hakikat tauhid uluhiyah lima dan limadana qulumislahada kenapa kita katakan sebagai ataupun seperti itu bukan berarti annana nun kiru tauhid rububiyah wa nun kiru tauhid asma dan sifatlah bukan berarti ketika kita mengatakan apabila kalimat tauhid diitlakan maka yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah berarti kita mengingkari dua tauhid yang lain akan tetapi kita mengetahui bahwa hakikat tauhid yang dimaksud di dalam Al-Quran dan di situ terjadinya sirok, yaitu pertentangan di dalam menerangkan tentang tauhid adalah tauhid uluhiyah, seperti nanti kita akan jelaskan pada poin berikutnya. Kita melihat <t> walakubbaatnafiku <tawhid> luhum matin rasula anik budullah wa jtanibut taghut maka di situ adalah tauhid uluhiyah nah, kemudian di sisi yang lain kita pun mengetahui bahawa kaidah para ulama mengatakan tauhid uluhiyah ia tadammanu tauhid rububiyah wa tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah wa tauhid asma wasifat Mutadhamminun bitauhid rububiyah Watauhid uluhiyah Yastalzimu tauhid ar al uluhiyah Para ulama mengatakan secara kaidah begini Tauhid uluhiyah adalah mencakup kepada tauhid rububiyah Demikian juga mencakup kepada tauhid asma dan sifat Kenapa begitu? Karena yang diibadahi Mesti yang disipati dengan sifat yang sempurna dan mesti disipati dengan rububiyah. Unduru ilah kauhli Taala. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrohmanirrahim. Malikiyau midden iya kanabudua iya kanastain. Ali Imam Ibnu Kaim rahimahullahu Taala telah mengatakan dalam ayat-ayat itu dalam kitabnya Madarijus Salikin ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iyyaka na'budu wa iyyaka dan ini adalah hakikat tauhid uluhiyah setelah Allah taala menyebutkan dua perkara yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat alhamdulillahi <tuh> rabbil <tuh> alamin arrahmani rrahim nah maka artinya apa almutassibu bil uluhiyah almutassibu bir rububiyah Wabil asma'i Wassifati al-kamilah Maka artinya apa? Yang disifati dengan uluhiyah Yang berhak untuk disembah itu Adalah Dat yang disifati dengan rububiyah Dat yang dinamai dengan nama-nama yang sempurna Dan disifati dengan sifat-sifat yang tinggi Yaitu apa? Alhamdulillah alamin Ini menyebutkan sifat rububiyah Ar-Rahmanir Rahim Menunjukkan nama dan sifatnya Ar-Rahman Ismun Min Asmaillah Ar-Rahim Ismun Min Asmaillah, yaitu yang mengandung di dalamnya sifat-sifat rahmah wasiah wasi fatu rahmah luasilah. Itu para ulama mengatakan yaitu Allah yang disifati dengan rahmat yang luas dan disifati dengan sifat rahmat yang menyambung, yaitu lil lil mukminin. <coughs> Sedangkan tauhid Rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Yaitu tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Maksudnya apa? Orang yang beriman Allah sebagai pencipta, orang yang beriman yang Allah taala memiliki alam semesta dan seisinya dan Allah taala yang mengatur alam semesta maka melazimkan ibadah pun hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk diminta. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Karena Allah Ta'ala Esa dalam penciptaan Berarti juga Esa dalam ibadah nah. Sedangkan Tauhid Asma dan Sifat Itu mengandung Tauhid Rububiyah Dan Tauhid Uluhiyah ya. Dia apa? Yastalzimu Tauhid Uluhiyah Juga dia mengisih zamkan Tauhid Uluhiyah Maka oleh sebab itu kalau kata-kata tauhid itu disebutkan, para ulama mengatakan yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Seperti kita lihat perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum lihat dalam kitab yang sangat singkat dan isinya sangat mufit usulul asah. Beliau mengatakan Wa aalhumma amarallahu at-tauhid. Dan yang urusan yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. Apa kata beliau? Wahwa ibrodlillahi taala bil ibadah. Maka yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah Taala bil ibadah, mengesahkan Allah Taala bil ibadah. Kemudian kita lihat dalam kitabnya Kashfus Syubhat, beliau mengatakan ya, perkara yang pertama adalah tauhid. Wahwa ibrodlillahi taala Bil ibadah. Ipradulillahittaala bil ibadah. Maka ketika kita berbicara kalimat tauhid, maka ya tujuan utamanya itu apa? Ipradulillahittaala bil ibadah adalah tauhid uluhiyah. Nah, Di samping lain, kenapa kita mengatakan ketika kalimat tauhid itu dimutlakan adalah tauhid uluhiyah? Dan kalau kita mengatakan Menyeru orang kepada tauhid Maknanya adalah tauhid uluhiyah? Nadran bi amroini aidon, kita melihat kepada dua kenyataan. Kenyataan yang pertama bahwasanya sangat sedikit sekali orang yang mengingkari tentang tauhid rububiyah. Bahkan para ulama mengatakan pada hakikatnya tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya di muka bumi ini ada dua pencipta yang sama. Dua pencipta yang sama. Sehingga orang-orang Buddha ataupun yang dinamakan dengan orang-orang wasaniyah, mereka mengatakan ataupun orang-orang majusi mengatakan adanya ilah dulumat, adanya ilah nur. Ya. <tuh> ilah pembawa kegelapan, ilah pembawa cahaya. Mereka me meyakini bahwa ilah nur lebih berkuasa daripada ilah dulumat. Jadi tidak mutasawian, tidak sama antara ilah dulumat dengan ilah nur secara akal mereka. Kemudian Secara pitroh orang akan mengimani adanya sang pencipta. Bahkan kalau kita tanya orang nasrani siapa yang menciptakan bumi, mereka tidak akan mengatakan Isa. Ya. Mereka akan mengatakan yang menciptakan bumi adalah Allah. Menciptakan bumi adalah Allah. Nah, berarti inti khisom inti pertengkaran, inti peperangan, inti permusuhan ya. itu terletak di mana? Dalam tohid. Uluhiyah. Tidak dalam Tauhid apa? Rububia Tidak dalam Tauhid Rububia Ini poin pertama Poin yang kedua Poin yang kedua Bahwasannya orang itu Terjadi penyimpangan Adalah dalam Tauhid Uluhia Dalam Tauhid Uluhia Bahkan kata-kata Tauhid ini Telah terjadi penyimpangan yang begitu banyak Yang saya katakan penyimpangan ini yang begitu banyak tentang makna tauhid yang sesungguhnya. Orang Jahmiyah mengatakan yang dinamakan tauhid adalah mengingkari nama dan sifat Allah. Orang itu bertauhid kalau mengingkari nama dan sifat Allah. <tuh> orang Mu'tazilah mengatakan orang bertauhid adalah kalau menyebutkan nama tidak menyebutkan sifat. Oleh sebab itu orang-orang Mu'tazilah mengatakan at-tauhidu salah satu anwa Tahu itu ada tiga sama dengan ahli sunat tapi pembagiannya beda. Wahidun fi dhatihi la koshimalahu. Wahidun fi sifatihi la nadhiralahu. Wahidun fi amalihi. Wal mashruu indahum anu ushalis. Mereka mengatakan Allah itu esa dalam dhatnya, esa dalam dhatnya. Yang dimaksud adalah tidak memiliki si. Kemudian mereka esa dalam sifatnya. Yang dimaksud sifat Allah itu cukup disebutkan mawujud saja Jangan disipati dengan yang lain Yang ketiga mereka mengatakan Esa dalam <coughs> perbuatannya Esa dalam perbuatannya Yang dimaksud di sini Allah Ta'ala sebagai pencipta Wal mashhuru indahum anna uthalis ya. Yang mashhur menurut mereka jenis yang ketiga Nah di sini telah terjadi penyimpangan di, Dalam kalangan orang-orang asyairah dan kalangan orang-orang mutazilah Orang itu dikatakan bertauhid Kalau mengimani Allah sebagai pencipta ya. Maka ihwan rahimakunullah Kita lihat di pesantren-pesantren yang ada sekarang Kenapa Ataupun kenapa kaum muslimin terjadi penyimpangan dalam tauhid uluhiyah Dia mengatakan apa Syahadat tapi musyrik nah. Inti permasalahannya Adalah yang satu ini karena yang banyak dipelajari adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Bahkan kalau antum belajar umpamanya di IAIN ya, di perguruan tinggi yang menamakan Islam, nah itu yang dinamakan orang bertauhid sampai kepada derajat tauhid, mereka mengatakan awal wajibin al-insan asyak qala badunas, asyak taala Yang pertama diwajibkan kepada orang itu mengimani Allah sebagai pencipta Ataupun mereka mengatakan Yang pertama diwajibkan kepada manusia adalah ragu Jadi kalau orang telah menyebutkan Allah sebagai pencipta Cukup dia itu muslim ya. Atau <tuh> mereka mengatakan Yang pertama diwajibkan adalah ragu Jadi kalau ragu dulu Ini Ya Pertama diwajibkan kepada kita ragu Sebelum kita beriman tentang adanya Allah Ini adalah tauhid menurut mereka Ini adalah apa? Tauhid menurut mereka Nah berarti ihwan rahimakumullah Pembahasan tauhid Dari zaman ke zaman Adalah merupakan pembahasan yang pokok Pembahasan yang pertama Dan mesti diutamakan Kenapa? Karena inhirup penyimpangan Penyelewengan Dari hakikat tauhid Senantiasa ada di situ. Nah, bahkan, ya, dari pesantren-pesantren yang ada hari ini, orang, ya, bahkan saya pernah bertanya, ya, salah satu mahasiswa di IN, saya tanya, pernahkah anda berbicara apa itu syirik? Pernah nggak anda berbicara apa itu tauhid yang dimaksud? Ya, tauhid tentang tauhid dulu ya, enggak. Tapi apa yang dipelajari tentang akidah, yang dipelajari tentang usul agama? Naduriat aqliyah. Naduriat aqliyah. Bas yang berkaitan dengan naduriat aqliyah. Mereka mengatakan kalau ada bumi mesti ada yang menciptakannya. Seperti mereka mengatakan kalau ada mobil mesti ada yang menciptakan, bas itu. Itu tidak usah diajarkan ke antumnya, tidak usah diajarkan kepada kaum muslimin. Itu diajarkan sama orang ateis ya maksudnya. Sebab apa? Pitroh kita beriman adanya Allah, tidak diajarkan pun orang tahu tidak belajar masalah itu pun orang tahu nah itu harus diajarkannya kepada orang-orang ateis orang-orang apa mungkin ya, kita orang-orang daratan Cina yang mereka mengingkari tentang adanya Allah nah, ataupun mungkin orang-orang apa orang-orang ya, soviet yang mereka mengingkari tentang adanya Allah ya, yang bermadhabkan ateis dan nah, ini tidak pantas diajarkan kepada muslim Artinya orang-orang muslim telah mengakui hal ini. Nah, oleh sebab itu Ihwan rahimakumullah, dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an ya, semua ayat yang menyatakan tauhid rububiyah lil istidlal li tauhid uluhiyah. Nah ini perhatikan. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'an kita akan melihat setiap ayat yang di situ menyatakan tauhid rububiyah itu adalah hanya untuk menggiring manusia untuk menetapkan Tauhid Uluhiyah. Umpamanya, satu contoh saja, satu ayat. Dalam surat Al-Baqarah. Ya ayuhan <tutuh> nasu budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum laallakum tattahun. Alladhi ja'ala lakumul ardo firasan wassamaa binaan. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajabih minath thamarati rizqan lakum lillahi andada wa antum ta'lamun Ketika ada perintah ya ayuhan nasu budu robakum. wahai manusia sembahlah rob kamu ya. maka disebutkan alladzi khalaqakum walladziina min qablikum alladzi khalaqas samaa'ati wal ardh was sama alladzi khalaqas ya. sampai ayat terakhir Nah, maka penyebutan yang menciptakan kamu Yang menciptakan sebelum kamu Yang menciptakan bumi dan langit Yang menurunkan hujan dari langit Yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan Nah, Ketika ayat ini disebutkan Baru ujungnya Pala tajalu lillahi anda dan wa antum ta'lamun ta Maknanya apa? Kalau kamu tahu Yang menciptakan kamu adalah Allah Yang menciptakan bumi dan langit adalah Allah Yang menurunkan rizki adalah Allah yang menurunkan hujan adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Palatajaanulillahi anda wa antum taala. Maka jangan kamu jadikan dia srekat dalam beribadah. Ketika beribadah jangan bikin srekat. Maka lihat Jadi ayat ini apa? Ya istilah untuk tauhid dulu ya. Ataupun ayat yang kita sering hafal dalam solat tadi sebelum iakkanabudua iakkanastain apa dulu? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yaumiddin iyyakana'budu wa iyyaka nasta'in nah ini kandungan maka makna yang dimaksud ya ketika dikatakan ad da'watu ila tauhid eh ad da'watu ila tauhid uluhiyah ya yaitu yang dimaksud adalah dakwah kepada tauhid uluhiyah ya, bukan berarti menyampingkan tauhid rububiyah dan asma Wasihat. Akan tetapi pada intinya kesitu. Ikhwanul Muslimin. <tuh> ya. Kemudian ya, ahli sunnah wal jamaah ya, meyakini dan menjadikan bahwa dakwah kepada tauhid ini adalah merupakan poin yang pertama dan poin yang utama dengan alasan sebagai berikut. Ya. Dengan alasan sebagai berikutnya. Alasan yang pertama, ya, kenapa kita berdakwah kepada tauhid dulu, tidak kepada yang lain. Ya. Alasannya ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, lianna jami arrusuli wal anbia, annahum badauu dakwatahum bid Dan kitab ini membahas itu. Karena seluruh para nabi, seluruh para rasul, mereka semuanya sepakat. Memulai dakwah mereka dengan Tauhid ya. Tidak memulai dengan menguasai suatu tempat Yaitu dengan apa? Nah, umpamanya dengan Sauru waing kilabat Dan sebagainya Ataupun mungkin Menjatuhkan sebuah negara Dimulai dengan menjatuhkan sebuah negara Ataupun menjatuhkan seorang pemimpin Tidak pernah ada seorang Nabi yang memulai dengan itu nah. Yang kedua alasannya nanti dalinya kita akan sebutkan. Alasan yang kedua, li'anal ghayah minal khalqil insani wal jin ala wahwal libadah litauhidih. Karena tujuan diciptakan manusia, diciptakan jin adalah untuk bertauhid kepadanya, untuk beribadah hanya kepadanya. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga Aku tawatarot adillah min al kitab iwasunah ana nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu badauda watahu bi tauhid. Yang ketiga alasannya karena telah datang dalil-dalil yang mutawatir baik dari Quran ataupun Sunnah bawasanya Rasul dan para sahabat memulai dakwahnya dengan tauhid. Kita diperintahkan untuk mengikuti Sunnah Rasul. Ya, ini alasan yang ketiga Alasan yang keempat Sebagaimana dinukil oleh al-imam Ilmu mundir Rahimahullah ta'ala Ajma'al ulama'u Anna awala wajibin alal insan Ma'rifatu syahadatain Ma'rifat syahadatain Karena pertama yang diwajibkan berdasarkan ijma' Yang dinukil oleh al-imam ibnu mundir Demikian juga oleh Syuhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya yang pertama diwajibkan kepada manusia adalah mengetahui makna syahadatain. Itu tentang Tauhid. ini Tentang apa? Tauhid. Ini empat alasan utama. Empat alasan utama ya yang nanti kita akan sebutkan alasan-alasan yang lain. Tapi kita pahami dulu empat alasan utama ini. Alasan yang pertama karena seluruh para nabi dinyatakan di dalam Al-Qur'an dinyatakan dalam sejarah sunnah bahwasanya mereka memulai dakwahnya adalah dengan tauhid. Pertama Allah taala telah mengatakan dalam dua ayat pertama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtan ibut taghut dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang utusan yang mereka itu berkata Ani budulloha wajtani butogut. Yaitu perintah, sembahlah Allah semata dan jauhilah taugut Kullu ma'ubida min dunillah Selain yang disembah selain Allah <tuh> Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan wama ma'arsalna min qablika Ila nuhi ya ilaihi annahu la ilaha illa Dan tidaklah kami mengutus seorang utusan dari sebelum kamu kecuali kami wahyukan kepadanya itu apa la ilaha illa Pak Budun. Ini jami'ur rusul Setiap para rasul mereka adalah memulai dakwahnya dengan tauhid mereka memulai dakwahnya dengan tauhid Nuh alaihi salam Ibrahim alaihi salam, Yusuf alaihi salam, Syuaib alaihi salam, Hud alaihi salam mengatakan kalimat yang sama, ya kaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Malakum min ilahin ghairuh ya. Jadi seluruh para nabi mengatakan, "Ubud, ya kaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh." Ya. maka kita katakan kullu man ilal islam wa yad la ya lam yad'u ilat tauhid wa lam yahtamu ilat tauhid aw bal annahum la ya'rifat tauhid fahaqiqatuhum annahum lam yad'u ilal islam maka orang yang mengatakan dakwah saya ini kepada Islam saya menyuruh orang kepada Islam dia tidak berbicara tauhid dan tidak ada perhatian terhadap tauhid bahkan mungkin sebagian orang tidak tahu tentang tauhid ini maka katakanlah mereka tidak berdakwah kepada Islam jadi mereka adalah dakwah yang batil dakwah yang bohong dakwah yang bohong kaifa sayakunul Islam bidunittauhid bagaimana ada Islam dengan tanpa tauhid da'watul batil dakwah yang batil dakwah yang batil, dakwah yang menyimpang. Nah. kalau kita gambar, gambarkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah menggambarkan al-Islam qashjarah. Jadi Islam itu adalah bagaikan pohon. Bagaikan apa? Pohon. Nih. Ya. Muqtadho tauhid al-amalu sholeh. Muqtadho tauhid, jadi tuntutan tauhid adalah amal sholeh dan amal sholat ini tercakup dari sholat, zakat, saum, haji ya, ini yang merupakan usulnya ya, kemudian di dalamnya adalah termasuk setiap yang dinamakan bir kebaikan maka kata sheikh al-imam ibn lukaim Al rahimahullahu ta'ala pasyajaratu maka pohon itu tidak akan berbuah dengan lebat dan tidak akan berdaun dengan rindang apabila Pokoknya akarnya tidak ada, maka akarnya ini adalah digambarkan adalah tauhid, digambarkan adalah tauhid. Nah, kalau orang menggambarkan ya jihad ataupun digambarkan, buasanya ahlak adalah seperti ya, dalam sebuah rumah adalah pagar untuk memperindah rumah itu, ya. Ya. ataupun mungkin kalau orang itu ingin baik pohonnya, maka orang itu membikin apa? Membikin pagar. Membikin apa? Pagar. Maka orang yang berbicara jihad hari ini, ataupun berbicara tentang suluk, walaupun suluk adalah merupakan bagian daripada Islam, tapi tidak berbicara dengan tauhid, maka digambarkan oleh para ulama adalah bagaikan orang yang membikin pagar, tapi tidak ada pohonnya. Ataupun dia membuat sebuah pagar tapi rumahnya tidak ada. Jadi ini adalah hakikat Tauhid. Poin-poin tentang Tauhid. Nah, maka dakwah al-sunnah wal-jamaah ataupun dakwah para nabi dinyatakan di dalam sejarah tidak ada satu sejarah pun di mana dakwah para nabi itu isqotul daulah ila daulatil uhran. Badaan. Maka tidak ada sebuah sejarah menyatakan Ataupun tidak ada satu sejarah para nabi pun Yang mereka berdakwah Dengan memulai Menjatuhkan seorang pemimpin Ataupun menjatuhkan sebuah negara Kemudian dibikin negara baru Tidak ada ya. Di dalam sejarah ya. Kita lihat Nuh alaihi salam Nuh alaihi salam Yang dinyatakan di dalam Al-Quran Ataupun dalam sejarah Nuh alaihi salam berdakwah Hawalai Alpu Sanatin Ila ya. khamsina amah Iaitu sekitar seribu tahun kecil lima puluh tahun Ataupun sekitar Sembilan ratus lima puluh tahun Dia berdakwah Laylan wa naharon Jiharon wa sirron <coughs> Apa yang didakwakannya Satu kalimat Ya kaumibudulloha malakum Min ilahin guairuh di mana Nuh alaihi salam disebutkan dalam sejarah? Seperti dalam kitab ini dicontohkan, dakwah yang pertama adalah dakwah Nuh alaihi salam. Dinyatakan di dalam sejarah dan itu disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya rasul yang pertama adalah Nuh berdasarkan hadis Abi Hurairah. Dimana ketika hari kiamat orang-orang berkata, "Anta yanuh awwalar rusulin." engkau wahai Nuh rasul yang pertama. Maka para ulama mengatakan ya, batil kalau kita mengatakan bahwasanya apa? Uh, uh, kita sering menyebutkan kan dalam nadoman menyebutkan apa? para rasul Adam, Idris, Nuh. Ya. Para ulama mengatakan rasul yang pertama adalah Nuh bukan Idris ya. Oleh sebab itu para ulama tidak ada nabi di antara Nuh dengan Adam alaihi salam. Dengan Adam alaihi <coughs> salam. Berdasarkan hadis yang tadi dan ayat Al-Qur'an. Maka disebutkan selama 950 tahun yang dikatakan di dalam surat yang khusus, surat Nuh alaihi salam. Maka Nuh alaihi salam selama itu adalah berdakwah kepada tauhid, mengucapkan kalimat ya qaumiybudullaha malakum min ilahin gairuh. Malakum min ilahin gairuh Ya. Kemudian kita lihat dalam sejarah yang lain, ya, kita singkat, Ibrahim alaihissalam, <tuh> Ibrahim alaihissalam, di mana pada waktu itu Ibrahim alaihissalam berada dalam kekuasaan seorang raja yang diktator, seorang raja yang dorin. Apakah dinyatakan dalam sejarah itu, bahwasanya Ibrahim alaihissalam memulai dengan daulah memulai dengan isqatud daulah apakah Ibrahim alaihi dia memulai dengan menegakkan daulah dengan meneng apa menjatuhkan daulah yang ada ataupun dia memulai dengan tauhid tidak diragukan lagi dalam ayat-ayat Al-Qur'an bahwasanya Ibrahim alaihi beliau adalah berkata dengan tauhid seperti dikatakan waqur fil kitabi Ibrahim, innahu kana Siddiqon Nabiya. Idqala liabihi ya abadi. Lima ta'budu mala yasmau walayyabsuru. Walayyubni an kashia. Di mana Ibrahim alaihissalam ketika pertama kali dia berdakwah. Di mana Allah Taala memerintahkan kita untuk mengikuti milah Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam berkata dan bertanya. Ya, yaitu tentang tauhid pertama kali kepada umatnya, Kepada umatnya adalah apa? tauhid. <coughs> nah, apabila akan apa? pingin yang lebih jelas, maka lihatlah dua nabi berikutnya adalah Musa alaihisalam. Musa alaihisalam. Ya. Tentunya Musa alaihisalam, <coughs> dia berada dalam sebuah kekuasaan, yaitu pada waktu itu. Adalah Fir'aun laknatullah Fir'aun laknatullah Yang dia adalah Mengatakan Ana robukumul a'la Yang dia mengatakan Ana robukumul a'la Dan dia adalah membunuh manusia pada waktu itu Yudabbihuna abna'akum Wa istahyuna nisa'akum Napakah Musa alaihissalam. Padahal pada waktu Musa alaihissalam Diberikan kekuatan dalam jasad tapi apakah Musa memulai dakwahnya adalah dengan cara menjatuhkan negara yang ada? Awalan ataupun dia memulai dengan asaurah wa ingkilabat. Itu dengan mengadakan protes ataupun dengan mengadakan pemberontakan tidak. Ibrahim alaih Yusuf apa? Musa alaihissalam dia itu adalah memulai dengan dakwah kepada tauhid. Demikian juga tentang kisah Yusuf alaihi salam. Yang kisah ini, ya, kisah Yusuf alaihi salam dipakai oleh orang-orang ya, yang masuk kepada demokrasi sebagai dalil bolehnya masuk kepada demokrasi. Maka ini adalah merupakan ya, penyimpangan ataupun para ulama mengatakan ini jarimah kepada Yusuf alaihi salam. Jarimah kepada Yusuf alaihi salam. Artinya apa? Bukan tuduhan terhadap Yusuf alaihi salam. Ya. Di mana Yusuf alaihi salam tidaklah seperti orang-orang yang sekarang masuk kepada parlemen. Ya. Tidak seperti itu. Mari kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang Yusuf alaihi salam. Di mana dinyatakan di dalam al ayat Al-Qur'an tentang kisah Yusuf alaihi salam? yaitu dinyatakan wada kholama ahusudna katanya ni faqala ahadum inni arani asiru hamrun wa qala al arani ahmilu faqara hubzan taqulu tairu minhu nabi nabi takwili inna naraka minal dan seterusnya kemudian apa yang dikatakan oleh yusuf alaihi salam dalam ayat itu dia berkata, ya sahib bayi si khairun amillah al wahidul kohar, ma tak budu antum wa abakum, ma angzallallahu bihamin sultanin ini lehuk mu Nah, dalam ayat-ayat ini tentunya ada perbedaan yang sangat jauh dengan orang-orang yang masuk pada parlemen hari ini. Yusuf alaihi salam ketika dia itu ya diajak yaitu untuk menjadi wazir pada waktu itu adalah seorang raja. Maka apa yang dikatakan oleh dia dan apa yang dijadikan awal pertama berdakwah? Maka dia berkata, "Ya sahibaisijni, a'rbabun mutafariqun khairun amil lahil wahidul qahhar." Dia berbicara tentang tauhid. Jadi dia bertanya tentang tauhid. Dia bertanya Arbabul mutafariqun khairun amil wahidul qahar Apakah sembahan-sembahan ataupun arbab-arbab yang banyak ini ataupun Allah Taala yang satu yang lebih baik Matabuduna min dunilahi Apa yang disembah selain Allah ila asma'an sama'itumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha Jadi Yusuf berbicara dengan Maka Yusuf berkata inil hukmu ilalillah Hukum ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Yusuf alaihi salam Ketika waktu itu Dia tidak ihmal kepada tauhid Bahkan dia mengatakan Hukum adalah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun dia menjadi wazir Daripada hukum yang kafir Tapi dia berkata tauhid Dan dia berkata bahasanya hukum milik Allah subhanahu wa ta'ala Lakin mada antum tarawna ala suhibi demokratiyah akan tetapi apa yang antum lihat hari ini orang-orang yang memumarasah dalam demokrasi annahum saqatu ani dalalat wa annahum saqatu ani syirkiah wa annahum saqatu saqatu an kulli tapi kita lihat dalam kenyataan yang sangat berbeda tentang orang-orang yang masuk dalam demokrasi hari ini mereka adalah diam daripada kesyirikan mereka diam daripada penyimpangan-penyimpangan mereka diam daripada mereka diam daripada berbagai kemaksiatan Dengan alasan hanya untuk ingin mendapatkan kursi Baidun baina Yusuf wa Berbeda sangat sekali dari Yusuf dan yang lain Para ulama telah menyebutkan perbedaan antara Yusuf dengan orang-orang hari ini yang menamakan Dengan atas nama Yusuf Yusuf alaihi salam Bukan atas permintaan dia untuk masuk ke sana tidak seperti orang hari ini Masuk kepada parlemen Dengan atas permintaan dirinya Kemudian yang kedua Yang merupakan perbedaan Kekuasaan berada dalam tangan Yusuf Mutlak di mana dia mengatakan Aku adalah berhukum Dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan orang-orang yang masuk Demokrasi pada hari ini Mereka berada tahta Akdam Amerika Mereka berada dalam ketiak dan kaki-kakinya orang kafir hari ini. Farkun kabir merupakan perbedaan yang sangat jauh sekali dengan orang-orang hari ini. Ikhwan rahimakumullah ini yang merupakan perbedaan. Jadi ikhwan rahimakumullah kita lihat dalam sejarah-sejarah yang tadi bahwasanya para rasul mereka adalah berdakwah kepada tohid. Nah, kemudian kalau ada orang bertanya apa hikmah? Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada para rasulnya berdakwah dengan mulai dengan tauhid, tidak dengan yang lainnya kenapa tidak dimulai umpamanya dengan ya, berbicara tentang daulah ataupun yang lainnya kenapa tidak berbicara tentang kepemimpinan dan yang lainnya tapi mulai dengan tauhid. para ulama mengatakan disinilah Hikmah yang sangat tinggi dan sangat masuk akal sekali. Nah, kita katakan bahwa Abdol bukan Abdol, Al-Daul ala wahwah syirku, Wa Adamul masali ala wahwah tauhid. Kita katakan yang merupakan hikmah daripada risalah ini. Kenapa dakwah itu dimulai dengan tauhid? Kita katakan karena pokok masalah mafsadat, pokok utama terjadinya kerusakan adalah syirik, dan pokok keutamaan adalah pokok keberesan adalah tauhid. Al Imam Ibn Qayyim rahimahullahu Taala telah mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin dalam jilid yang ketiga, beliau mengatakan, ya. Bahwasannya pokok-pokok kerusakan Al-Kufru Wa-Zilm dalam, dalam kalimat yang lain Al-Kufru wa-Syirku Kupur dan Syirik Kemudian Al-Imam ibnu Taimiyah mengatakan Dalam kitabnya Majmuatul Patawa Beliau mengatakan Jami'ul Hasanat At-Tawheed Jadi pokok-pokok kebaikan adalah Tawheed Kemudian beliau mengatakan Wa-Jami'ul As-Sai'at at as pokok-pokok kerusakan adalah syirik. Pokok-pokok kerusakan adalah apa? Syirik. Nah, kalau kita mau corona, kalau kita mau corona, kita bandingkan ya. Ya. Maka yang menjadikan manusia ini apa? Rusak intinya adalah kesyirikan. Kenapa? Karena seluruh kedoliman, seluruh kemas apa? Kemaksiatan, seluruh kepasadan itu berada di atas ataupun di bawah apa syirik. Di bawah apa? Syirik. Maka kalau kita tanya, kenapa da'wahali sunnah wal jamaah tidak diawali dengan memprotes hukam yang ada? Ataupun dengan apa? Dengan cara menjatuhkan hukam yang ada. Kita jawab dengan sederhana saja. Nah, kita tanya, Aina a'lam mafsadah? Mana yang lebih besar mafsadahnya? Yaitu apa? Alim Aumayusama alim, Iyad'u ila shirkiyah wal bid'ah Wahunaka al-hukamu ghalim Aina a'adham mafsadat Kita tanya saja Mana besar mafsadatnya? Yaitu seseorang alim yang dikatakan, yang dinamai dengan alim Ataupun seseorang yang dijuluki dengan alim tapi dia mengajak orang kepada kesyirikan dan bid'ah dengan seorang hakim yang dia berbuat kedoliman. Mana yang lebih besar mafsadatnya? Jawab, tidak diragukan lagi bahwa seseorang yang dijuruki alim menyeru kepada kesyirikan, menyeru kepada bid'ah lebih a'bam mafsadatnya. Kenapa dikatakan begitu? Karena kalau Orang-orang yang dikatakan alim, masyarakat itu yuhibuhum, wayualunahum. Karena kalau orang yang dianggap alim itu, masyarakat mencintainya, orang-orang mencintainya, dan orang-orang timbul loyalitas kepada mereka. Seperti apa yang terjadi hari ini. Nah, sedangkan kepada hukam yang dolim, ya rata-rata ya, orang itu apa? Timbul kebencian Jangankan orang muslim Orang kafir pun kepada pemimpinnya yang doli Mereka benci Mereka apa? Benci Maka oleh sebab itu ini mukorona Yang pertama Ini adalah hikmah Hikmah Ini adalah merupakan apa? Hikmah Kemudian yang kedua alasannya apa? <tuh> Karena yang berkaitan dengan daulah Matolib mayata'al kubiri asah wal mal nah, karena yang berkaitan dengan pemerintah ini ataupun yang berkaitan dengan daulah adalah berkaitan dengan harta berkaitan dengan kedudukan indah kasiriminah nas menurut kebanyakan orang maka ini sangat indah ini apa sangat sangat indah jadi sangat hikmah sekali kalau yang pertama didawahkan itu tauhid bukan yang berkaitan dengan apa dengan kepemimpinan. Kenapa? Karena yang berkaitan dengan kepemimpinan itu adalah yang berkaitan dengan mutiara-mutiara. Kenikmatan dunia. Kenikmatan yang berkaitan dengan apa? Dengan kedudukan. Orang pasti banyak akan mengikuti. Tapi ketika berbicara tentang tauhid, maka ya, para nabi, para sahabat kita lihat mendapatkan ujian yang begitu besar. Mereka dikatakan ardalun. Ini adalah orang-orang rendahan yang mengikuti tauhid. Bahkan mendapatkan takdir, mendapatkan penyiksaan adalah dengan kalimat tauhid. Iwan rahimakumullah. Jangan yang berkaitan dengan kedudukan orang-orang munafik tertarik dengan hanya gonima. Ya. Orang terfitnah gara-gara gonima. Orang-orang munafik mengucapkan kalimat La ilaha illallah, intinya apa? Pingin mendapatkan harta Pingin mendapatkan apa? Harta Pingin mendapatkan gonimah Apabila kaum muslimin mendapatkan kemenangan Sedangkan di dalam sejarah Disebutkan sangat sedikit Sekali umat islam tidak menang dalam peperangan Maka orang-orang munafik Pingin mendapatkan harta Nah, kalau sekarang kita dakwah dimulai dengan hal itu, maka kita Lihat Orang-orang yang dakwah mulai dengan itu banyak yang mengikutinya. Kenapa? Tata'allaku bisyahwah. Sebab itu berkaitan dengan syahwatnya. Maka ini hikmahnya. Hikmah. Nah, hikmah kenapa dakwah ini dimulai dengan apa? Dengan tauhid. hikmah kenapa dakwah ini adalah dimulai dengan apa? Dengan tauhid. Ini yang dijelaskan oleh para ulama rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, ya. Kenapa kita mendakwahi dengan tauhid ini ataupun berdakwah dimulai dengan tauhid? Ya, dakwah. Jawaban yang ketiga, kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah para rasul. Maka kita mengetahui Bahwasannya tidak ada para rasul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah dengan tauhid. Kita lihat dalam sejarah di hadapan rasul ada Romawi, di hadapan rasul ada Parsi. Di hadapan Rasul ada orang-orang Yahudi Nasrani, Kemudian demikian juga orang-orang Kupar Quresh Kita tanya Apakah Rasul yang pertama kali Berdakwah Adalah menjatuhkan daulah Romawi Apakah Rasul yang pertama adalah menjatuhkan daulah Farsi Apakah Rasul yang pertama adalah menjatuhkan Kekuasaan orang-orang Kupar Quresh La Tidak Bahkan Nabi SAW menulis satu riwasalah Kepada Raja Romawi dan kepada Raja Parsi Dengan kalimat Bismillah Min Muhammad SAW Kemudian menulis satu surat ayat Ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawain bainana Wa bainakum alla na'budu ilallah Ala na'budu ilallah Ya Kemudian hikmah yang keempat <coughs> Hikmah yang keempat Kenapa dakwah ini dengan tauhid duluan? Kenapa dakwah ini adalah dengan tauhid duluan? Kita melihat kepada sebuah ayat Inna allaha layagfiru ayyushrakabihi Wa yagfiru maduna dhalika lima yasha Wa mayyushrik billahi Paqod habitu amalu Dalam ayat dikatakan barang siayu yang musri kepada Allah Maka tentunya apa? Amalnya adalah sia-sia Amalnya adalah tidak akan beruntung. Berarti kalau kita dakwah memulai dengan perkara bukan tauhid, ini akan sia-sia amalnya. Jadi kalau dia sholat, dia saum, tidak bertauhid, maka seluruh amalnya adalah tidak bermanfaat. Hikmah yang kelima yang merupakan hikmah kenapa tauhid ini dimulai kita katakan yang berkaitan dengan perkara daulah ini adalah perkara puruk. Sedangkan tauhid ini adalah perkara usul ini adalah perkara apa perkara usul maka ini adalah satu hikmah yang kita katakan bahwasanya tauhid ini menjadi prioritas yang pertama dan utama saya akan sebutkan poin yang kelima ini sebab yang dinamakan daulah ya, yang dinamakan dengan daulah perlu juga kita membedakan dengan dengan hukam Itu tentang pemerintahnya ya. daulah itu adalah dikatakan mujma', yaitu kumpulan orang. Ya. Imma ya orangnya itu kafir, imma itu orangnya muslim. Imma terkumpul dari muslim, terkumpul dari kafir. Ini yang dinamakan dengan apa? Daulah. Yang dinamakan dengan daulah. <tuh> Maka dengan hikmah sekali ataupun mengandung hikmah sekali kalau Rasul itu memulai dakwahnya dengan tauhid Memulai dakwahnya dengan apa? Dengan tauhid. Kenapa? Ya, kita tanyakan. Ya, apakah kita akan mengatakan daulah sahihah apabila dibangun di atas sirik? Ya. Kita katakan tentunya apa? tidak. Maka Ikhwan Rahimakumullah dakwah alisunah wal jamaah itu adalah memulai dengan apa? Dengan tauhid. Ini adalah sebagai pokok yang pertama. Dan pokok yang utama ya. Jadi dakwah yang pertama Dan dakwah yang diutamakan ya. Kemudian <coughs> Perkala yang selanjutnya ya. Jadwal kita sampai jam 9 Kemudian pertanyaan sampai setengah 10 ya. InsyaAllah Usul yang kedua Dari usul dakwah Al-Sunnah wal-Jamah ini adalah Ad-dakwatu ilal ilmi nafi Itu dakwah kepada ilmu Yang bermanfaat Kenapa? Dakwah ini adalah menyeru ke sini. Kita lihat kepada beberapa ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Pertama, ayat yang menyatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala syahida. Lihat kepada ayat ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasulnya. Bilhuda wa dinilhaq. Para ulama mengatakan. Alhuda ay al-ilmin nafi. Wa dinilhaq ay al-amalu soleh. Nah, maka berarti dakwah al wal-jamah. Ad-dakwatu ila ilmin nafi. Wa dakwatu ilal amal soleh. Yaitu intinya dakwah al-sunnah. Menyeru orang kepada ilmu. Dan menyeru orang kepada amal. Menyeru orang kepada syariat. Menyuruh orang untuk mengetahui tentang Islam ini, menyuruh orang kepada Islam ini. Nah. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, ya, tentang Allah Taala mengutus Rasulnya, setelah mengatakan, wa yuzakihim wayu kitaba wal hikmah. Nah. Itu Rasul itu diperintahkan untuk mensucikan mereka. Kemudian apa? Wa yu alimuhumul kitaba untuk mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran Al-Hikmata, yaitu Sunnah Al-Dakwatu Al-Ilsunnah Al-Dakwatu Ila ya. Ilmin Nafi artinya apa? artinya juga ini kita menapikan dakwah al itu dakwah Ila Taklid dakwah Ila Tasub ta ya. dimana dakwah Al-Ilsunnah wal-Jamaah itu tidak dakwah kepada Taklid dan tidak dakwah kepada Tasub ta akan tetapi Ila ilmi. Oleh sebab itu, dakwah al itu ilmiah. Ya. Ciri dakwah al ciri dakwah salaf adalah ilmiah. Menyuruh orang kepada ilmu. Nah, lalu kalau kita bertanya, kenapa kita mengedepankan ilmu? Karena hakikatnya, orang-orang ya, yang beriman itu akan diangkat derajatnya. Dan orang-orang muslim akan diangkat derajatnya dengan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu kemudian Allah taala telah menyatakan yarfa'illahul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat narfa'u man nasha qala al imam malik aybil ilmin berkata imam malik yaitu dengan berilmu nah kemudian kita juga mengetahui ya ra'su al-ilmu pokok orang itu bisa sahabat di dalam akidahnya dalam berpegang teguh kepada sunnah adalah memiliki ilmu adalah memiliki ilmu kita lihat dalam satu hadis yang dinyatakan oleh Rasul man yurillahu bihi khairan yufaqihu fid din wala tazalu ta'ifatun min ummati zahirina anal haq la yaduruhu man khadalahum wala man khalapahum hatta ya'ti amrullah Lihat kepada faawaid hadis ini. Rasul mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Barang siapa yang Allah Taala menghendak orang itu menjadi baik, berada dalam petunjuk, dia dipakihkan dalam agama. Berarti rasul hidayah ilmu. Siapa mendapatkan hidayah adalah ilmu. Kemudian <tuh> ra'sul sabat, orang itu akan komitmen, akan tegak, akan kuat di dalam kebenaran apabila memiliki ilmu. Mana dalilnya? Rasul mengatakan setelah menyebutkan iatapakopidin walata zalutoi patun min ummatirohiriin alalhak dan senantiasa dari umat ini akan ada orang-orang yang tegak, sabar. Mereka itu adalah sahabat di dalam kebenaran. Tidak memaduratkan kepada mereka orang yang membuat tipu daya dan tidak memaduratkan kepada, kepada mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Siapa itu? Ahlul ilmi Adalah orang-orang yang memiliki ilmu ya. Seperti dikatakan juga Bahwasanya umat islam itu goniun anil busa. Goni ya. Tidak memerlukan Banyak orang Tapi orang-orang yang memiliki kekuatan Dan diantaranya adalah Memiliki kekuatan ilmu Maka dengan itu dakwah halis adalah dakwah kepada Ilmu ya. Kemudian secara singkat yang ketiga adalah ad-da'watu ila ruju' ila al wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Nah. Ya. Kemudian yang menjadi ciri dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah ini adalah menyeru manusia kepada Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Nah. Ya. Oleh sebab itu syiar dakwah Ahlussunnah ta'lim al-kitab was ta'limul kitab wal hadis. Oleh sebab itu yang merupakan ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengajarkan Al-Qur'an dan hadis. Jadi, cirinya begitu. Ciri dakwahnya itu mengajarkan hal itu. Dengan itu para ulama mengatakan, ya, al-isnadu minaddin. Jadi ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu ya, dakwahnya itu adalah berbicara hadatsana. Dan bukan amrun haid. Ya. Berbicara tentang hadasana ini ya. Yaitu apa menyeru orang Adalah kepada Al-Quran dan Sunnah Dengan melalui Pemahaman Salaful umah. ya Itu berdasarkan dalil-dalil Dan tentunya saya kira ini Telah dijelaskan dalam pembahasan Yang sebelumnya yaitu tentang Pemahaman Salaf ya. <tuh> Kemudian Yang keempat Yang merupakan ciri wal Ini adalah Apa tadi yang tempatnya siapa yang nulis ya, ya. ah yaitu apa redun Alal mukhalifin yang merupakan ciri dakwah alisunah wal mah redun ala kulil mukhalif yaitu membantah kepada siapa saja yang dia itu ya menyalahi menyimpang dari ajaran yang benar yaitu yang dimaksud tahqiq al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tadi telah disebutkan dalam poin yang pertama yaitu dalam dua rukun tahqiqul haq wa ibtalul batil jadi ciri dakwah ahli sunnah wal jamaah ini memberikan kritikan dan merupakan usul-usulnya ini memberikan kritikan kepada siapa saja yang menyimpang amalan biqaulhi ta'ala Wala taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruu nabil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sedangkan kaidah yang kelima yang merupakan ciri dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah yaitu nabdu tahazzub wal bida' wa Yaitu di sini Memberantas tentang ta'asub Madhabi dan memberantas Tentang hizbiyah nah, Kenapa? Sebab hizbun menurut ahli sunnah Wal jamaah At-tariku wahid wal jamaah tu wahidah Sebab jalan itu adalah satu Dan jamaah itu adalah satu Ala inna hizballahi Humul golibun Sebab kita diperintahkan Wa'tasimu hablillahi jami'ah Alaikum bil jamaah Maka ahli sunnah wal jama' ini ciri dakwahnya adalah tidak menyeru orang kepada apa? kepada ya, taparuk, kepada hizib, kepada golongan-golongan tertentu, ataupun kita adalah taksub madhabi. Ya, kita mengatakan seperti ucapan orang-orang. Anas shapiyun wa in amut wa wasiyatili ummati ayat ashshafung. Saya adalah pengikut imam syafi'i dan wasiat kepada umatku mesti menjadi pengikut syafi'i Ya, pengikut Hambali juga tidak kalah. Ana wa in amut wa ummati ayya tahmbalu. Aku adalah pengikut Imam Hambal dan wasiatku kepada umatku adalah agar mengikuti Imam Hambal. Pengikut Imam Malik juga tidak kalah. Lau Malik la kana halik. Kalau tidak ada Imam Malik maka agama ini akan rusak katanya. Maka berkata juga pengikut Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah siroju hadiil ummah. Abu Hanifah adalah penerang bumi ini ataupun penerang umat umat ini. Kita tidak ta'asub akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ma'rifatud Islam bil adillah. Ma'rifatud Islam bil adillah. Kita adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ta'asub dengan madhab dan tidak tak dengan <coughs> hizbiyah. Amalan bikauli taala waktasi mu bihablillahi jamia. Alaihissalallahu humul qoblim. Walatfarroku, walatku nu kadidina tafarroku waktalaku. Kita mengamalkan ayat-ayat itu, maka oleh sebab itu ciri ahli sunnah wal jamaah, ciri dakwah ahli sunnah wal jamaah ini adalah ad waktu ila wujudah. Al-Muslimin, yaitu menyuruh kepada persatuan kaum Muslimin. Nah, akan tetapi poin yang kelima ini tidak menapikan anaknya, an yaitu poin nomor lima. Nah, ciri ahli sunnah wal jamaah ini adalah menyeru untuk menyatukan kaum Muslimin. Jadi tidak dikatakan pulan ikhwani, pulan Hizbut Tahrir, pulan Tabligila. Ahli sunnah, Sunni, Salafi, Muslim. Tidak kita mengatakan pulang kada wa kada. Tapi kita adalah muslim salafi. Sunni alis sunnah wal jamaah. Menyatukan. Ya. Akan tetapi dalam tauhid subhub ini. Menyatukan kaum muslimin berada dalam satu sab. Berada dalam satu jamaah. Tidak menapikan poin yang nomor lima. Apa? Tidak menapikan untuk kita mentahdir. Tidak menapikan kita untuk apa? Untuk memberikan protes dan pengingkaran, protes ataupun pengingkaran kepada bid'ah, kepada kemusyrikan, kepada berbagai apa? Penyimpangan. Jadi kita tidak menyatukan antara dua koidah ini. Nah. Sedangkan yang keenam yang merupakan ciri dakwah al-sunnah wal-jamaah. Takumu ala tasbiyati wa tarbiya. Wala takumu ala, ala sawrati wal-inkilabati wa taqri'i. Nah, yang merupakan ciri dakwah al-sunnah wal-jamah ini Dimana di dalam menyebarkan tauhid, Menyebarkan akidah ini Menyebarkan Yaitu Sunnah Mengembalikan orang kepada sunnah Adalah Dengan manhadi yang benar Atas fiyatu wa tarbiyah Yaitu Dengan cara pembersihan Dan pendidikan At-tarbiyah at At-ta'lim tidak dengan asawroh wal inkilabat. Iaitu tidak dengan mengadakan demonstrasi, Tidak dengan mengadakan pemberontakan. Tidak takri. Takri itu adalah tidak dengan kekerasan. Akan tetapi atas fiatu wa tarbiyah. Oleh sebab itu, kita melihat di dalam nas syar'i. Maka manhad salab, yaitu manhad islahi, tarbawi manhaj al-sunnah itu adalah manhaj tajdid, manhaj islahi, manhaj tarbawi. Nah, kita lihat dalam poin-poin Al-Qur'an ataupun sunnah umpamanya wayuallimuhumul kitaba walhikmah. Wayuzakkihim wayuallimuhumul kitaba walhikmah. Tazkiyah kemudian tajliyah. Tazkiyah dan tajliyah. Kemudian kita lihat umpamanya di dalam hakikat yang dinamakan dengan tasfiyah, pembersihan, yaitu membersihkan dari setiap yang masuk kepada ajaran Islam. Dalilnya mana? Di antaranya adalah hadis, "Yuhmalu hadzal ilm min kulli khalafin udulhu. Yanfu tahriful ghalin, wa intihalul kadibin, wa ta'wilul jahil." Di mana agama ini dibawa oleh orang-orang yang adil yang mereka itu mampu untuk memberantas, membantah terhadap tahrir penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas dan kedustaan ataupun tipu daya yang dilakukan orang-orang-orang pendusta. Kemudian yang ketiga mereka membantah tentang ta'wil yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Sini apa tasbiyah. Kemudian yang kedua adalah manhaj mereka adalah tajdid, tajdid, membaharu. Ini disebutkan dalam hadis Abi Hurairah. Inna Allah ayyab ala kusi ra' si miatin. Ala kuli umatin. Fi kuli ra' si miati sanah rojulan man man jadidu dinahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus dalam setiap umat. Setiap penghujung seratus tahun. Iaitu orang yang membaharui agamanya. Tajdin. Kemudian dikatakan apa? Islahi. yaitu apa? Membikin keberesan. Dari perkara yang jelek kepada yang baik. Bagaimana istilahinya ini? Dinyatakan dalam hadis Ibn Umar bada al Islam Goriba. Bahwasaya Udu Goriba. Patu Balil Goroba. Wamanil Goroba. Hola kau mun yuslihunaan pasadinas. Ya, Rasul mengatakan Islam itu datang dengan gorib dan akan berakhir dengan gorib. Dan berbahagialah orang yang gorib. Siapa orang yang gorib ini? Yaitu yang memikin keberesan daripada kepasadan manusia, maka manhadnya itu adalah islahi, membikin keberesan nah, kemudian tasfiyah tajdid, kemudian islah tidak akan mungkin berhasil tanpa dengan adanya at-tarbiah, yaitu mengadakan ta'lim tarbiah, oleh sebab itu ulama salafiyun ulama ahli sunnah dikatakan ulama robaniyun mereka itu apa? man yuallimun nasa min sigorihi, min sigori umrihi wa annahum yu'alimu nasan min amri ya min kulli syai' ataupun para ulama mengatakan yang dikatakan ulama robani adalah ulama yang mengajarkan manusia dari sejak kecil sampai dewasa ataupun dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar ini adalah merupakan ciri dan manhad ahli sunah wal jamaah di dalam apa berdakwah ini adalah merupakan usul dakwah ahli sunah Wal Jama, pokok-pokok yang tadi kita bahas <coughs> dan inti pembahasan kita yaitu di mana daulah <coughs> lisanah Wal Jama. Mereka memiliki perhatian dan menjadikan poin yang pertama dan utama adalah perkara Tauhid. Kemudian disempurnakan dengan poin-poin yang kelima tadi. Nah, Insya Allah kita akan bahas dalam pagi nanti besok itu adalah yang berkaitan dengan zadud dakwah, zadudai. Kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibikin oleh panitia dan saya tidak akan memberikan mukhador secara khusus tentang sururi akan tetapi cukup dengan pertanyaan di sini apa itu sururi kemudian apa ciri-cirinya kemudian pertanyaan-pertanyaan di sini insya Allah akan dijawab sekemampuan saya besok ya, barangkali ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan malam ini ada pertanyaan tidak? Ya. Ada pertanyaan uh, Ini dari internet ya. Dari saudara back, dari Singapura ya. Anak pernah ditanya Ikhwan IM Ikhwanul muslimin Antum salafi Kok pecah ya. Juga Lalu antum pilih salafi mana Anak bingung Menjelaskannya bagaimana ustaz Karena selama ini anak Malas mengikuti yang begituan Karena anak anggap bagi anak adalah lebih manfaat untuk tolakul ilmi daripada melibatkan diri dalam masalah yang bukan kapatis anak. Bagaimana seharusnya sikap anak Ustaz? Nah, kita jawab saja dengan jawaban yang sangat mudah. Karena ada rojul jahilun murokkab. Jadi seorang ini yang mengaku IM ini jahilul murokkab. Jahil murokkab, ya. lahyadri anahul lahyadri, dia itu tidak tahu bahwasanya dia itu seseorang yang tidak memiliki sesuatu yang tahu, jadi dia tidak mengetahui bahwasanya dia tidak tahu. Laukulna, kalau kita katakan dengan pertanyaan yang mudah, ya. hanta muslim, ya ikhwanie, apakah antas orang muslim? Kalau dia katakan iya, al-Muslim kod ihkthalapu pemadaan ta Nah kita katakan, apakah anda seorang Muslim? Dia mengatakan iya. Bagaimana? Apakah sekarang kita lihat, bahwasanya orang-orang Muslim berpecah. Lalu anda mau apa? Itu satu pertanyaannya. Kemudian. Kita katakan bahwa kaum salafiun itu tidak berpecah. Wa amar rojulun man intas ba isalab ila salab fakodiyakun. Kita katakan kaum salafiun dari sejak pertama sampai sekarang tidak pernah berpecah dan manaj mereka satu. Akan tetapi orang yang berintisab kepada salaf itu mungkin berpecah li amroin mungkin itu dengan dua alasan Imam nahum jahilun an haqiqat salaf iman mereka itu adalah jahil daripada haqiqat salaf sehingga apa terjerumus kepada makna haqiqat ikhtilaf yang terjadi dalam apa mereka aw annahum iddia annahum salafi wa fil haqiqah annahum laisa salafi ataupun mereka mengaku dirinya salafi padahal bukan salafi Padahal bukan apa? Salafi. padahal bukan Salafi. Adapun tentang yang terakhir panaan soal al-ah maka adapun yang terakhir saya nasihatkan kepada sampunannya adalah untuk hirs alal ilmi yaitu untuk hirs terhadap ilmu. Ya. Yaitu bitalabil ilmi yaitu untuk tholabul ilmi. Bagaimana Syekhuna Mukbil Ibnu Hadi rahimahullahu taala beliau sering memberikan tausiah kepada siapa saja yang menanya perkara-perkara semacam ini. Baik itu orang-orang yang ada di sana ataupun yang ada di luar negeri, Syekh sengaja senantiasa beliau itu mewasiatkan setiap orang yang dia mengaku muslim Terutama dia itu mengitisabkan kepada dakwah salaf. hendalah dia khirs terhadap ilmu. Terhadap apa? Terhadap ilmu. Ama'al kalam fi ahlil bidah. <tuh> Adapun berbicara tentang ahlul bidah. Ataupun berbicara tentang pulan wa pulan wa tahdir. Tentunya. Ini adalah yang lebih berhak. Adalah orang yang mengetahui tentang kaifiyah. Dan orang yang lebih tahu. Nah, hal ini bukan berarti bahwasanya kita... Orang-orang yang tidak memberi kapasitas Ya artinya tidak menjauhi perkara bidah Bukan itu yang dimaksud Akan tetapi Yang dimaksud bahwasanya Orang yang berbicara ham itu Orang yang tahu tentang mafsadat dan maldorotnya Tahu tentang kapasitas dan bagaimana dia berbicara Bagaimana ukurannya Bagaimana towabitnya Sehingga apa? Tidak mendatangkan maldorot yang lebih besarnya. Kita membantu KPU Komisi Pemilihan Umum nah, dan kerja nah, paruh waktu di KPU apakah boleh? Ya. Nah, di sini ada Intel nggak? Ya? <gala> kita jawab. <gadukala> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min husni islam ilmarit arkuhu malayakni. Rasul mengatakan Muslim yang paling baik itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. ya seorang muslim yang baik. Hadis ini dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ataupun Rasul mengatakan ya, dalam hadis itu sebaik-baik muslim ataupun muslim yang paling baik adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. <tuh> yang dimaksud adalah untuk agamanya ya. Safira cukup jawabannya itu. adalah orang yang tidak mengenal agama. Dia mengatakan tidak ada Tuhan. Ketika dijelaskan tentang Rububihi Allah, menolak alias tidak percaya. Kemudian pertanyaan anak sampai kapankah kita tidak boleh putus asa memahamkan orang ini atau kita harus menjauhinya karena kekafirannya dan mengingatkan ancaman agama seseorang itu dilihat dari temannya. Lagi kapan itu pada, seseorang itu pada zaman Nabi diperangi? Karena ketapirannya. Nah, Al-jawab, bayna dakwah antara kita mendakwahi dan menjauhi orang kafir nawaani mutafaripon dua perkara yang berbeda. Dua perkara yang berbeda. Kalau kita katakan, apakah wajib untuk mentahdir orang ahlu bidah? Kita katakan iya. Apakah dengan mengatakan kita mentahdir orang alubinah berarti tidak mendakwahi mereka? Bukan begitu. Ya. Demikian juga, apakah dengan dipengaranginya orang kapir berarti tidak didakwahi? Bukan juga. Tetap wajib didakwahi. Tetap apa wajib? Didakwahi. Dan kita tidak boleh putus asa dalam mendakwahinya. Tidak boleh berputus asa untuk apa? Untuk mendakwahinya. Nah, mendakwahi bukan berarti kita loyalitas kepada seseorang, ya. mendakwahi seseorang ber ber bukan berarti apa mahabah cinta kepada orang itu diniyah apa dia itu apa cinta dengan agamanya ya. kapan saja dan di mana saja kalau kita mampu <tuh> untuk mendakwahi ya terutama hari ini tentunya kita kan tidak mendakwahi dengan senjata ya karena masih lemah dalam kondisi kaum Muslimin, maka kita tidak boleh ya apa? putus asa. Mungkin yaum au yaum, au gadan ya, au badagod. Mungkin saja besok, setelah besok dia adalah apa? Muslim. Dia adalah apa? menjadi menjadi muslim. Jadi apa? berbeda ya antara kewajiban kita berda'wah. antara kita kewajiban apa untuk menjauhi Antara kita wajib apa? Untuk menjauhi Jadi kewajiban untuk berdakwah tidak ada istilah apa? Waktu untuk berhenti Pertanyaan Bagaimana syariat para nabi sebelumnya sebelum kita Maka tidak berlaku bagi umat Muhammad Sedangkan para nabi sebelum kita tidak banyak yang mencapai puncak kepemimpinan khalifah sedangkan nabi kita telah mencapainya bagaimana menjawab subhat bahwa dakwah kita sekarang harus difokuskan pada khalifah dan ada yang memfokuskan pada jihad kita jawab iya kita tidak mengingkari tentang wajibnya kita menegakkan daulah Islam ya yaitu akan terjadinya daulah Islam akan tetapi kita wajib untuk menjelaskan Bahwa terjadinya daulah islam Taqunu bi'idnillah Akan terjadi dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan terjadi dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita mengetahui tentang Yang berkaitan dengan khalifah Rasul mengatakan ya Dalam hadis ya, Sauban Rasul mengatakan setelah mengatakan Ada khilafah ya, Masa nubuah Kemudian Hilafah Alamin Hajj buah, Yaitu Salasina Yauman. Yaitu uh, Salasina Aman. Yaitu 30 tahun. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan. Wasataku numulkan Adon. Sumataku numulkan Jabarian. Kemudian Rasul mengatakan. Wasataku nu Hilafah Alamin haj Nubuah. Kemudian Rasul mengatakan. Dan akan terjadi Hilafah Alamin haj nubuwah. Maka hadis ini juga membantah kalau seorang kalau seseorang mengatakan sekarang ada apa? ada khilafah. Alamin in hajnal muwah, maka ini dusta dia. Dia telah apa? berdusta, ya. Alamin Alam in muwah. <tuh> nah, kalau kita memahami bahwasanya khilafah itu satakun akan terjadi. dan tentunya akan terjadi Eh, itu kita ketahui dalam apa dalam sejarah ataupun dalam hadis.